Pak Jimmy selamat siang Iya selamat siang Iya silahkan Pak k e n a r Untuk、anda. yang geografi saya belum baca ya Tapi untuk buku-buku lain Untuk、ah, anak saya kan kelas, ada yang kelas 4 SD sama kelas 6 Itu banyak sekali salah cetak-salah cetak Atau untuk pilihan berganda yang jawabannya n gak g ada yang benar semua Jadi jawaban yang tidak benar itu sebetulnya salah juga itu banyak、uh, Ada pelajaran macam-macam lah Jadi saya untuk ngajarin anak saya t u h bingung, saya harus memilih satu jawaban yang salah. Dan gurunya juga nanti akan、uh, ngotot bahwa jawaban itu yang benar karena sesuai buku. Begitu.、Mm -hmm. Contohnya aja, ada misalnya berat satu、uh, satu pound itu beratnya adalah 450 gram. Tapi diajarkan a r oleh gurunya adalah 500 gram. Hal-hal、uh, seperti itu yang j a d i bingung kita ngajarin anak kita gimana. Dan itu ada di buku cetak setiap tahun. Baik, terima kasih Terima kasih Pak Jimmy Pak Hamin, selamat siang Selamat siang Bu Ya, silahkan Pak, komentar Anda、uh, Kalau saya sih ngomong mungkin sistem pengadaan bukunya yang harus dibenerin Karena selama ini sistem pengadaan buku tersebut itu dengan tender Dimana penerbit ini diajak bareng dengan kontraktor a h ibaratnya yang pengadaan ini siapa yang menang itu bukunya yang dipakai Jadi ibaratnya hanya hanya ibarat kepentingan bisnisnya itu yang lebih dikejepanin. Sehingga hasilnya kalau bukunya aneh-aneh, mungkin itu jadi lumrah gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamin. Pak Taulus, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, s i l a k a n Pak. Halo? Iya, s i l a k a n Pak. Iya. パナマンブリブコウトンタンロサンダラ、イエスターマスクギョガフィギガブ、ウントアランスデー。ケボトランウントボコウたンサマン、ブリドアパナルビッド。パナタイシニアベダペダ、アンタラこアパナルビッド。ウスポグイト、ディブリディトコヨンジョコパナマイド。ウにサンベキンカパダヤンディトコブコイトインギマナポビソサラブギニ。ギナジャパカテヤウアディカンバリカンアタウディブコ Maksudnya kita bukan mendapat solusinya, tapi t a n g g u n g jawab penerbit itu gimana gitu, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Paulus. Halo Pak Hari. Sore. Ya, sore, silakan Pak Hari. Di sini kelihatan bahwa orang-orang yang b e r j u m p u l di bidang pendidikan di pemerintahan itu hanya memikirkan, tidak memikirkan kualitas, tapi memikirkan mungkin cuma uang-uang yang sekitar itu a j a yang ditikirkan. Terima kasih. Halo Pak Hari. Ya, Ya, baik. Silakan, Pak. Kalau saya perhatikan, dari suku anak saya, ya, anak SD, saya SMP juga, memang itu banyak sekali ya. Masalah-masalah itu yang kita itu nggak paham, dan juga salah kita juga sebagai apa namanya umum ini ya, bahwa seolah-olah apa yang diajarkan guru itu seolah-olah udah benar semua. Seolah-olah guru itu sudah pintar semua, padahal n g a k ternyata ya. Guru kan juga itu adalah profesi yang... Yang terakhir yang dipilih gitu ya, kalau nggak ada kerjaan lain jadi guru. Dan lagi p u l a untuk menjadi guru itu nggak ada risiko apa-apa ya. Kalau orang jadi dokter, salah suntik, kita mati, dia obat, jarang jara, o a n jadi pilot, salahnya jatuh ke jarak. Guru itu nggak ada risiko apa-apa, jadi kadang-kadang kita ini harus mulai berpikir bahwa profesi guru itu tidak, ya mulia, si mulia, tapi harus diberikan risiko i t u Sekarang kalau ada ujian nasional aja, pada ribut kan, karena banyak yang nggak lulusan itu ketahuan gurunya yang nggak bisa. Jadi sebenarnya sudah mulai dipikirkan bagaimana supaya guru ini juga mempunyai akuntabilitas lah yang bisa dinilai begitu ya. Bukan sekedar guru adalah seseorang yang dihormati, yang tidak pernah salah, dan lain sebagainya. Itu dari saya, terima k s i Terima kasih Pak Haripa Bambang, silakan. Selamat sore Pak. Sorry Pak. Buku pelajaran itu merupakan satu alam buku acuan pengetahuan atau pendidikan ya Pak ya. Kalau misalnya k Om p a s atau badan lain yang telah menemukan kekeliruan itu harus sampaikan kepada yang bersangkutan supaya dikoreksi. Sekali lagi saya katakan itu adalah suatu acuan pendidikan. Kalau diberikan m u r a h m u d a h s a l a h bagaimana untuk hari esoknya. Sekian. Terima kasih.